Assalamualaikum Saudara Luar Berita Malam Medisi Hari Ini Minggu 30 September 2018 dibacakan Ardian Syah Istri sekretarisemaa Banda Aceh mengatakan suaminya selamat dari gempa dan tsunami Palu Jembatan penghubung antar kecamatan di Aceh Singkil ambruk Tanua asli datangi acara deklarasi relawan Prabowo Sandi di Aceh alat praga diturunkan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 Sudarlun kabar selamatnya Sekretaris Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh Rahmat Saiful Bahri dari bencana gempa dan tsunami Palu pada Jumat kemarin tidak serta-merta membuat sang istri Herlindra bisa bernapas lega. Herlindra bersyukur suaminya diselamatkan Allah dalam musibah tersebut. Namun kegalauan hatinya tidak kunjung reda karena Rahmat Saiful mengaku terluka. Hal tersebut diungkapkan ibu lima anak ini dalam percakapan singkat melalui telpon Suaminya mengatakan bahwa tangannya terluka terkena serpihan beling Saat ditanya dari mana asal beling tersebut sehingga mengenai tangan suaminya Herlindra mengaku tidak mengetahuinya Ia tidak tahu pasti apakah kaca tersebut akibat gempa atau terbawa tsunami Hingga saat ini jelas Herlindra dirinya belum menerima kabar terbaru dari sang suami Dalam percakapan singkat pagi tadi, suaminya menyebut dirinya sedang menunggu pesawat Hercules dari Makassar ke Jakarta. Sederlun abunmen atau pangkal jembatan penghubung kecamatan Gunung Meriah dan Singkohor di kawasan desa Bukit Harapan, Aceh Singkil, Ambruk. Akibatnya kendaraan tidak bisa melintas di jembatan itu. Dari informasi yang dihimpun, jembatan Ambruk setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sepanjang malam. Air hujan meningkat hingga volume air sungai mengerus pondasi jembatan. Hanya kendaraan roda 2 yang dapat melalui jembatan melalui sisi abutmen jembatan yang belum ambruk selebar 1 meter. Itu pun harus ekstra hati-hati agar tidak terperosok ke lubang yang menganga. Sementara roda 4 tidak dapat melintas. Darlon acara deklarasi relawan Prabowo Sandiaga di Gedung Hajah, Yusriyah di Jalan Soekarno-Hatta Minggu didatangi Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli Aceh Adalah Marini Komisioner Panwasli Aceh yang datang memantau jalannya acara. Menurut pengakuannya ia datang ke lokasi acara lantaran mendapat kabar bahwa acara yang digelar tidak sesuai perjanjian Panitia Sempat terjadi mediasi alot antara Panwasli dan Panitia acara serta pihak kepolisian di warung kopi di depan gedung tersebut Dalam mediasi, Marini mengatakan acara tersebut tidak sesuai perjanjian Panitia yang disepakati sebelumnya. Hal lain yang dilanggar, jelas Marini, awalnya menurut Panitia, acara tersebut hanya silaturahmi, relawan buka acara deklarasi. Mediasi ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah tidak boleh ada umbul-umbul atau alat peraga kampanye di jalan seputar lokasi acara. Hasil kesepakatan, Panitia kemudian menurunkan beberapa alat peraga kampanye yang telah dinaikkan. Namun setelah sempat diturunkan umbul-umbul tersebut dipasangkan kembali Sudarlun ribuan peserta funwalk jalan santai dalam kegiatan unsia funbike dan funwalk 2018 Yang berlangsung minggu melakukan pengutipan sampah di sepanjang jalan yang dilalui Meskipun sama-sama start dan finish di lapangan Tugu Darussalam Peserta sepeda santai dan jalan santai unsia melintasi rute yang berbeda Peserta funbike mengayuh sepeda ke arah kota hingga ke simpang camput Sementara Van Mok, jalan santai mengitari jalan dalam kampus. Dari lapangan Tugu beserta berjalan ke arah Masjid Jamik lalu berbelok Fakultas Pertanian dan melewati di depan Fakultas Kedokteran dan Fisip. Lalu berbelok di samping Fakultas Teknik dan melintasi bank BNI dan gelanggang mahasiswa lalu finis di lapangan Tugu. Menariknya selama berjalan para peserta membawa kantong kresek. Mereka mengutip sampah di sepanjang jalan yang dilalui. Sampai itu berupa botol minuman, kertas bungkusan makanan, kantong kresek hingga kertas. Ketua Panitia Unsia Fun Bike dan Fun Work 2018 Nasrillah Anis mengatakan kegiatan mengutip sampai itu dalam rangka menjaga kebersihan kampus. Apalagi event ini dilaksanakan dalam rangka milat ke-57 Universitas Syah Kuala Anda sedang mendengarkan berita utama Serabi FM. Serambi FM. Pemerintah melalui kantor Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Tanggap Darurat Gempa, Donggala, dan Palu. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Satuan Tugas dibentuk untuk menyusun rencana pemberian bantuan bagi korban gempa dari pemerintah pusat. Hal ini sebagai langkah tanggap darurat penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Wiranto mengatakan pihaknya telah datang ke Palu dan Donggala untuk Membawa rencana bantuan bagi korban dari pemerintah pusat Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan Gempa bumi dan tsunami melanda wilayah Donggala dan Palu akhir pekan lalu Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan hingga minggu pagi Bencana tersebut telah mengakibatkan 405 orang meninggal 540 orang lainnya luka dan 17.000 warga mengungsi Darlun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada 13 pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang saat gempa bumi dan tsunami terjadi di Donggala dan Palu sedang mengajar di daerah tersebut. Sampai dengan minggu pagi, keberadaan pegawai tersebut belum diketahui. Gempa bumi dan tsunami melanda kawasan Donggala dan Palu pada Jumat lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan hingga minggu pagi bencana tersebut telah mengakibatkan 832 orang meninggal. Ani mengatakan duka mendalam atas bencana itu. Melalui akun Facebooknya Kementerian Keuangan, jelas Ani telah menyiapkan anggaran dan instrumen kebijakan untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah mengatasi masalah tersebut. Darlun Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut Indonesia tidak lagi memiliki bui untuk mendeteksi tsunami sejak 2012 silam. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan Sejak 2012 tidak ada lagi beroperasi padahal dibutuhkan untuk peringatan dini. Dalam komprehensif versi itu ia juga mengeluhkan mitigasi bencana yang terkendala masalah anggaran. Pendanaan bencana itu terus turun tiap tahun. Ancaman bencana meningkat, kejadian bencana meningkat, anggaran BNPB justru turun. Ini berpengaruh terhadap upaya mitigasi. Pada Desember 2017, Sutopo juga pernah menyatakan hal serupa bahwa di Indonesia memiliki 22 boi untuk tersebar di perairan Nusantara yang kondisinya rusak total. Boi sendiri merupakan sistem pelampung yang diletakkan di tengah laut untuk mendeteksi gelombang pasang dan tsunami. Boi ini adalah salah satu opsi teknologi pendeteksi dini tercepat atas peluang terjadinya tsunami di wilayah Indonesia. Dari Newsroom, Serambi Tanjung Permaiskian, berita malam edisi minggu 30 September 2018. Berita pagi, Serambi FM, biša nda dengarka kembali pukul 7.00, v. Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambifm.com. Voli juga Twitter at Serambi FM. Darlun, wassalam.